Saadná berita malam. Assalamualaikum sederhana berita malam edisi hari ini kami 10 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah Lelang mobil dinas wali kota Loksmawai tuntas dilaksanakan Tunjangan gurdacil di Kepulauan Banyak dan Kuala baru belum dibayar Tiga gampung di Loksmawai belum bisa cairkan dana desa tahap pertama Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Ringbapase 90,1 FM Loks Inilah berita dan laporan setengkapnya dari Misrum Seram BFM. Sudarlun meski sempat mendapat penolakan dan tertunda dua kali, akhirnya proses pelelangan mobil dinas wali kota Luxmawing tuntas dilaksanakan. Panitia lelang mengumumkan bahwa PT Dunia Barusa sebagai pemenang nilai penawaran tertinggi 1,067 miliar dengan jenis mobil Toyota Filfire. Sebagaimana diketahui dalam APBK 2017 Kota Loksmawe tersedia anggaran 1,3 miliar rupiah untuk pengadaan mobil dinas baru walikota. Awalnya pengadaan ini sempat menimbulkan kontra dari berbagai kalangan. Pengkritik menyarankan agar anggaran 2017 lebih diprioritaskan terlebih dahulu hal yang lebih penting bukan untuk pengadaan mobil dinas baru walikota. Namun masukan dan kritikan berbagai kalangan ternyata tidak mengubah keinginan Pemko Luxmae tetap membeli mobil dinas baru bagi walikota pada tahun 2017 ini. Hal tersebut dibuktikan dengan tetap dilakukannya pengadaan mobil itu lewat proses pelelangan. Bahkan pengumuman lelang sempat tiga kali dinyatakan di LPS e sejak 13 Juni 2017. Sudarlun sejumlah guru di Kepulauan Banyak dan Kuala Baru mempertanyakan tunjangan guru daerah terpencil Gurda Cil yang tidak jelas hingga saat ini. Padahal Komisi 4 DPRK Singkil menyatakan komitmen memperjuangkan nasib Gurda ketika melakukan aksi mogok mengajar April lalu akibat tunjangannya tidak dibayar. Yusril, salah seorang guru SD Negeri 1 Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak, menuding wakil rakyat hanya mengobral janji kepada Gurdacil sebab hasil rapat dengar pendapat antara Gurdacil dan Komisi 4 DPRK Singkil pada 11 April lalu tidak terealisasi. Jika DPRK serta pemerintah daerah tidak merespon nasib Gurdacil yang tidak mendapat tunjangan, mereka meminta sebaiknya dimutasikan ke daratan. Sementara itu, Ketua PGRI Singkil M. Najur mengatakan saat rapat dengar pendapat dengan DPRK April lalu, DPRK, Disdik, PGRI, Kobar GB, dan perwakilan Gurdacil beberapa waktu lalu menghasilkan dua keput dua keputusan. Dan hal ini sangat disayangkan jika keputusan tersebut tidak dilaksanakan. Pihaknya berharap Komisi 4 DPRK Singkil serius dan tidak setengah hati memperjuangkan nasib Gurdacil. Darlun sebanyak 3 dari 68 gampung di Loksmawe hingga saat ini belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama 2017 karena belum merampungkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Padahal selayaknya dana desa tahap pertama sudah dicairkan setiap gampung April lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Loksmawe Dr. Iskandar Ape menyebutkan ketiga gampung yang belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama yakni Blangwi Panjo, Blang Panjang, dan Blang Crum. Ketiga Gampung tersebut sampai saat ini baru selesai tahap penyusunan rancangan kegiatan anggaran atau RKA, sedangkan DPA belum rampung. Menurut Iskandar, untuk mempercepat proses pencairan dana bagi ketiga Gampung itu, pihaknya sudah memanggil aparatur Gampung dan diberi bimbingan. Namun kenyataannya tetap belum rampung hingga saat ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Sudarlun, di tompul 45 tahun, terduga pembunuh istrinya sendiri ditangkap di terminal AKDP Pekanbaru, Riau. Aksi pelaku tergolong Sadis, karena membuang jasad korban ke sumur tua. Kasatreskrim Polres Madina AKP Hendro Sutarno mengatakan, sebelumnya polisi menggeledah rumah keluarga tersangka di Paha Julu, Tapanuli Utara. Dari keterangan pihak keluarga diketahui, jika tersangka sudah pergi ke Riau bersama anaknya DSS menggunakan bus. Polisi pun berkoordinasi tentang informasi itu dengan Polresta Pekanbaru untuk menjaga terminal yang diperkirakan bakal disinggahi tersangka. Akhirnya tersangka ditangkap bersama putranya DSS 19 tahun saat baru tiba di terminal Pekanbaru Riau Rabu kemarin. Sejauh ini kecerigaan pelaku pembunuhan itu hanya tertuju kepada Dipu. Putranya DSS terpaksa diamankan karena turut membantu ayahnya kabur. Darlun Ketua Penggerak PKK dan Dewan Kesenian Nasional Daerah Dekranas Da Aceh Darwati Agani melantik Ketua Penggerak PKK dan Dekranas Dabiren, Biren Hafauzia S.Pd. Pelantikan dan serat terima Ketua Penggerak PKK dan Dekranas tersebut berlangsung di oprum Kantor Bupati setempat Kamis pagi. Dalam sambutannya Darwati Agani mengatakan sebagai figur yang memahami kondisi Biren, dirinya yakin Hafauzia dapat Melihat sendiri betapa banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat kabupaten itu terutama masalah kesejahteraan keluarga. Kondisi itu mendapat tantangan, kondisi itu menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program kesejahteraan keluarga. Menurut Darwati, pemerintah daerah biasanya cenderung fokus pada program yang besar dan menyentuh aspek-aspek yang luas. Karena itu keterlibatan PKK dan Dekra Nasda dalam menjalankan program kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan istri Gubernur Aceh Irwan Yusuf yang juga berasal dari Kabupaten Biran itu berharap PKK dan Dekranas Dabiren dapat melahirkan program yang tepat sasaran Info Haji 2017 Saudarlu petugas panitia penyelenggara ibadah haji menepis informasi di media sosial yang menyatakan ada jamaah Haji Kloter 27 Jember, Jawa Timur ditelantarkan panitia. Petugas haji menegaskan sejak awal telah memperhatikan jamaah atas nama Slamet bin Toryeh tersebut. Anggota perlindungan jamaah Linjam Sektor 4 Dakar Madinah, Serka Alpan Arbudi mengaku sejak awal kedatangan jamaah atas nama Slamet ke Madinah sudah memonitornya. Jadi tidak benar jika PPIH menelantarkannya. Ia merasa tersinggung jika dikatakan PPIH tidak mengurut jamaah. Ia mengatakan setiap hari jamaah tersebut selalu diperhatikan petugas haji. Jamaah berusia 70 tahun ini menderita penyakit stroke sejak 3,5 tahun lalu sehingga tidak bisa berdiri lagi. Karena itu jamaah tersebut membutuhkan bantuan kursi roda untuk kegiatan ibadah di luar hotel. Sementara Dr. Gini Uriandari, Dr. Kloter 27 Embarkasi, Surabaya, juga membantah penelantaran jamaah atas nama Slamet bin Bintorye. Menurutnya, jamaah ini sejak awal mendapatkan pendampingan petugas haji. Sudah lun jamaah haji Indonesia selain harus menjaga kesehatan, juga harus mewaspadai potensi kejahatan yang ada di Madinah maupun Mekah. Sejumlah tindakan kriminal terhadap jamaah haji Indonesia mulai bermunculan di Tanah Suci. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH meminta jamaah waspada dan berkoordinasi dengan petugas jika mengalami kejadian yang merugikan. Dari data yang masuk melalui Kasih Perlindungan Jamaah Dakar Mekah, Letkol Rijalkani, setidaknya ada dua kasus pencopetan dan 5 penipuan terkait jasa dorong kursi roda. Pelaku adalah mukimin yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan dari jamaah. Guna memberi keamanan dan kenyamanan kepada jamaah, PPIH telah meminta kepada seluruh personel linjam di setiap sektor untuk waspada terhadap orang-orang yang tidak dikenal, khususnya di lingkungan penginapan. Kejadian kriminalitas tidak bisa dibiarkan. Karena itu jamaah agar mau berkoordinasi dengan petugas jika menjadi korban. Jika tidak terdata, petugas perlindungan jamaah bakal kesulitan melacak siapa pelakunya.